Artis yang satu ini tergolong artis ciliknya Indonesia, artis cilik yang punya suara merdu dari bumi minatani dia dilahirkan. Artis cilik bertalenta banyak penggemarnya. Ada Ramayana, IPD juga ada Merpati Vision Shooting. Siapa dia kalau bukan Nisa Pantura Dupala.